Assalamualaikum Saudara Luun Berita Malam Edisi Hari Ini Minggu 7 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah. Dipecat dari sekretaris Golkar Pak Mek sebut Nurlip Iri tidak jadi cagub. 20 pria diduga oknum TNI hajar siswa SMA hingga babak belur di Melabo. Menkumham wacanakan amnesti untukatasi overkapasitas lapas.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 Sudarilun, politikus Golkar Maksalmina Ali terlihat emosi saat ditanya perihal pemecatannya dari sekretaris DPD-1 Partai Golkar Aceh. Ia tidak terima pemecatannya ia nilai aneh dan tidak persedur. Apalagi di dalam putusan rapat tertanggal 27 Desember 2016. Selama ini Maksalmina mengaku tidak pernah mendapat teguran sekalipun dari partai. Seharusnya sambung mantan Bupati Aceh Selatan ini apabila memang ada kader yang berbuat salah maka terlebih dahulu diberikan surat peringatan dan jika tetap tidak berubah baru kemudian diberhentikan. Karena itu ia mensinyalir dirinya sengaja di depak dari jabatan sekretaris partai lantaran Ketua DPD 1 Golkar Aceh, TM Nurlif, Iri tidak bisa jadi calon gubernur. Mantan Cawagup Aceh ini pun siap melawan. Berlun Ilham Vijayadi, seorang siswa SMA Negeri 5 Melaboh, minggu tengah malam terpaksa dilarikan ke IGDRSUD Cudnyadin Melaboh dalam kondisi babak belur. Dari keterangan yang diperoleh serambinyus.com dari Ferdis selaku ayah kandung korban, mengatakan kasus pengeroyokan yang diduga kuat dilakukan sekitar 20 orang pria ini diduga Oknum TNI tersebut berawal dari kecelakaan lalu lintas antara korban dan Oknum TNI saat sedang berada di ruas jalan Sultan Iskandar Muda Melaboh. Tak hanya itu, pria yang berambut cepat tersebut menginjak-injak tubuh anaknya secara beramai-ramai hingga babak belur dan kritis. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut tuntas oleh institusi TNI sehingga memberikan keadilan bagi keluarganya. Sudahlun Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawlimu wacanakan pemberian amnesti atau pengampunan hukuman bagi narapidana yang sudah khatam di penjara guna mengurangi oper penghuni lembaga permasyarakatan. Amnesti diberikan dengan catatan narapidana sudah menjalani hukuman secara pantas dan menyisakan masa tahanan hitungan hari. Kunjungan Yasona ke Rutan Pekanbaru merupakan bagian dari tindak lanjut Kemenkumham terhadap kaburnya 442 tahanan Cuma lalu. Persoalan overkapasitas lapas dalam hal ini menjadi sorotan pemerintah dalam menanggapi peristiwa rusuh di Rutan Pekanbaru. Darlun sekitar 50.000 orang di Hannover, Jerman akan dievakuasi dari rumah mereka pada minggu ketika para ahli menjinakkan 5 bom peninggalan Perang Dunia II. Operasi semacam ini merupakan yang kedua dilakukan di Jerman dan akan berdampak pada sekitar 10% populasi kota. Evakuasi akan dilakukan terhadap penghuni dan fasilitas gedung yang berada di kawasan tersebut termasuk 7 rumah perawatan, sebuah klinik dan pabrik konensial. Pemerintah berharap warga yang terdampak kembali ke rumah mereka pada Minggu malam. Evakuasi mulai dilakukan pada pukul 9 pagi waktu setempat dan penduduk disarankan membawa barang-barang yang dibutuhkan seperti obat-obatan dan mereka pergi dari gedung dan juga memadamkan gas serta sambungan listrik. Upaya penjinakan bom juga akan berdampak pada perjalanan kereta seperti dilaporkan otoritas lokal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun senator dari Partai Republik tampak skeptis terhadap pengganti Obamacare yang diloloskan oleh anggota partainya sendiri di DPR. Kebijakan itu membuat Partai Presiden Trump mendekati upaya penghapusan peraturan tersebut tetapi mungkin akan menghadapi amandemen di Senat. Seorang senator Republik mengatakan bahwa sebuah versi akhir RUU itu nyaris tidak mungkin. Demokrat memperingatkan RUU itu tidak akan melucuti jaminan asuransi dari jutaan warga Amerika dan menyebabkan kenaikan biaya. RUU Jaminan Kesehatan Amerika diloloskan oleh DPR dengan jumlah suara 217 hingga 213 pada Kamis tanpa dukungan dari seorang pun dari anggota Partai Demokrat. Diloloskannya RUU ini merupakan kemenangan pertama Trump di legislatif dan sebagai upaya memenuhi janji kampanye menghapus kebijakan kesehatan pendahulunya. Sudarlun Menteri Kesehatan Profesor Nila Juitaeb Muluk mengatakan, saat ini penderita TBC Indonesia terbanyak kedua di dunia. Sehingga harus ada upaya sungguh-sungguh dari seluruh pihak terkait untuk menurunkannya. Menurut Muluk, dalam dialog dengan Direktur Rumah Sakit Sekalimantan Selatan dan Insan Kesehatan di Rumah Sakit Umum daerah Ulin Banjarmasin, Minggu, tingginya penderita TBC harus mendapat perhatian seluruh pihak terkait. Bukan hanya pada pasien yang masuk rumah sakit, tetapi juga harus dilakukan intervensi sampai ke keluarga sehingga tidak perlu ada upaya pencegahan agar kondisi tersebut tidak terjadi antara lain dengan melakukan kunjungan rutin ke rumah-rumah masyarakat untuk memastikan bahwa tempat tinggal mereka memiliki sanitasi yang baik sesuai standar kesehatan yang ditetapkan. Dari Newsroom Selambi Tanjung Permasikian, berita malam edisi Minggu 7 Mei 2017.